Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi dijelaskan oleh Ustadz Ikram mengenai Penyakit hati Bagaimana cara kita menghindari penyakit hati Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang itu kalau mau berobat begini caranya Sadar kalau dia sakit Adapun urusan penyakit hati Ini kok idah dulu sebentar Kok idahnya urusan penyakit hati Tidak boleh kita merasa tidak punya penyakit hati kalau kita lagi berbicara tentang kesombongan, harus yang kita tunjuk adalah kita. Percaya atau tidak? Coba kalau ada orang tiba-tiba nyacimaki, dasar goblok, gimana? Kita marah enggak? Ah, Ada kesombongan di hati kita. Padahal kalau hatinya legakan enak. Kalau kita pinter, tinggal ngomong gini. Kasihan dia gak tahu padahal saya pinter. Kan tidak ngomong. Kalau kita goblok bener, memang saya goblok. Kan gak usah marah ya? Ah, ada marahnya apa? Gak mau. Merasa dia harus oh. Nah, ini jadi kalau ada orang kalau kita berbicara penyakit hati jangan ada yang mengatakan aku tidak punya penyakit hati itu adalah penyakit sudah kalau merasa tidak penyakit hati itu telah menjadikan hatinya sarang penyakit jadi setelah itu sadarlah kalau kita penyakit perlu dicek sebetulnya urusan kedengkian kalau dengki itu nggak tesnya gampang kalau ada orang yang kita lagi tidak suka terus beli mobil kira-kira kira-kira gimana datang ke sana ngucapkan selamat langsung ngasih dua duit dua juta kira-kira pertambahan -kira. untuk garasi mobilnya kan belum ada pak kalau kita dendam atau enggak buktikan nih, kita masih punya dendam enggak kalau ada orang marah dengan kita kurang aja marah lalu kita dendam untuk menghilangkan dendam sederhana nanti belikan hadiah bu, kasih duit 1 juta amplop, hadiah baju yang paling bagus. Kalau belum bisa hati kita masih penyakit. Jadi pertama ya, kalau orang ingin mengobati penyakit hati, sadarlah kalau kita berpenyakit. Sebab orang tidak akan berobat kalau tidak sadar kalau dia itu berpenyakit. Sadar kalau dia berpenyakit. Ada orang ke dokter karena tidak sakit? Tidak ada. Kenapa ke dokter? karena sakit agar kita rajin ke dokter bagaimana yakinkan kalau penyakit itu berbahaya riak bagaimana menghapus amal dengki menghapus amal semuanya menghapus amal miliaran yang kita sedekahkan dianjurkan oleh riak karena ini bahaya daripada aku hirang miliaran harus aku benahi setelah tahu dia berpenyakit beratnya penyakit itu maka dia akan ada upaya untuk berobat setelah dia mencari obat, lah, baru saat itu terapinya setelah tahu obatnya obatnya Allah diperangi kesombongan, jadi beda-beda ya penyakit dengki, kalau tadi disebutkan dengan memohon kepada Allah itu adalah syarat pertama senantiasa memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari bermacam-macam penyakit itu, tapi itu usaha separuh usaha, separuh lagi usaha usaha pertama adalah berdoa usaha yang kedua adalah dilawan Sayyidina Umar bin Khattab, orang hebat dekat sama Rasulullah tapi masih memerangi kesombongan di dalam hatinya Suatu ketika beliau menyampaikan ceramah Khotbah Oh khotbahnya enak Sampai orang pada ngangguk-ngangguk begini Terbetik di hati Sayyidina Umar bin Khattab Akan kebesarannya hebat memang aku Khalifah yang enak ngomong Terbetik kecil sedikit kesombongan di dalam hatinya Sayyidina Umar bin Khattab langsung sadar Berhenti beliau dari ceramah Jubah dilepas lalu beliau mengambil air dari tempat yang jauh melewati tamu-tamu negara ini semua para pasukan-pasukan Sayyidina Umar ingin menolong malah dibentak jangan biar aku yang melakukan ya khalifah biar kami yang melakukan dijawab oleh khalifah Umar jangan biar aku yang melakukan Sayyidina Umar mundar-mandir ngangkat air setelah itu baru ditanya setelah selesai kenapa khalifah itu semua engkau lakukan sendiri dan tidak kau perkenankan aku membantumu ia menjawab Karena tadi waktu aku ceramah Aku berbangga Dengan ceramahku Aku ngerasa bahwa Ada penyakit sombong Mau masuk di hatiku Karena aku tidak ingin sombong itu subur Aku hancurkan dengan cara seperti itu Ya ini perlu Kesombongan ini harus Dilawan ya Kau berat nyum tangan Padahal ustadznya itu dulu ya Ustadznya nyum tangan ya Ustadznya nyum tangan berat nih Karena apa? Dia juga jajah -jajah jadi kiai Sama-sama jadi kiai Enggak, enak masuk saya sama-sama nyum tangan Kesombongan cium tangannya Ada seorang alim namanya Habib Ali Al-Jufri Kalau sama orang selalu cium tangan Tidak ingin dicium tangannya Apalagi sama gurunya Kalau sama guru misal ini contoh saja Perangi kadang-kadang ilmu itu menjadikan dia Habib Hasan bin Ahmad Bahrun Guru kami yang kemarin dikhauli Ada anak baru di luar negeri 2 tahun Itu salaman sudah begini sama gurunya Dulus pemberangkat Masya Allah Setelah 2 tahun merasa ilmunya sama her, Masya Allah nah, Ini adalah bentuk kesombongan Karena ilmu, karena pangkat Contoh saja, dengan ibunya tidak jum tangan Berat kadang-kadang, karena malu Tidak pangkas, karena enggak biasa Harus biasa takut ada kesombongan contoh kemudian masalah-masalah yang lain duduk di majelis tidak mau karena dia kiai belajar di Yaman itu ulama-ulama tapi sudah menjadi biasa ulama ini ngisi pengajian di bawahnya ulama-ulama yang lainnya kadang memang ingin memangkas yang namanya kesombongan Nah, ini adalah dengan cara itu diperangi Kalau dengki begitu, dendam, ngasih hadiah Dengki, doaan Doa Rasulullah, ingat ya Pernah silsilah penyakit hati yang pernah kita bahas Kalau ada orang punya dengki haa, Gampang, awas nanti malam ya Tak doain Ya Allah semoga tambah lagi mobilnya satu lagi Ya Allah ah. Didoain yang baik-baik aja ya Kalau tidak berani, hati, katakan hatimu dengki Itu saja kalau ada ustaz masyhur, Ya Allah jamaahnya banyak Awas ya nanti malam Ya Allah tambah lagi jamaahnya agar lebih banyak Jadikan majlis yang barakah manfaat Kalau berat katakan dirimu pendengki ya, Itu obatnya